Barangan lagi, Sta. Ini lagu terbaru spesial untuk sayang-sayangku semuanya, warga masyarakat Wono. Salam. Salam. Dikasih Nidamsar. Eh, salah Pak But. Apa? Rahasia. Loh, katanya yang terbaru Nidamsar. Iya, terbaru itu, Bu Ju. Cemenan juga. Yuk, cus. Oh, angkat tangannya bareng-bareng ya. Hoi. Hey. Angkat tangan di atas dong. Saudara-saudaraku, fellow lovers jombang, terima kasih. कमार yeah, Let like me. मस्माले अटकी टकीना अटकी टकीना टकी टकीना हो आलोक एक सातो जाने दे यो चलते यो कहता कर ला अगर Kita di sini barengan lagi sa, kembali ke DDU.